Selamat datang di link seputar keluarga Hiwin. Saya Raffi Ahmad, kata-kata hari ini, kekalahan bukan akhir, tapi awal dari pelajaran di link seputar keluarga Hiwin, kami percaya setiap jatuh adalah langkah menuju kemenangan berikutnya.